Oke langsung aja kita goyang lagi ya, bareng Monata karena durasi di belakang gaitnya masih banyak sekali. Irmis goyang, goyang lagi ya. Ini satu tembang request dari Irmis. Siapa yang jawab? Irmis ada tiga perulu dong special kan låt du tadi, för kakkarna, massiva